terus, gue gitu ya, ya makanan tadi, nanti ada jelasin kalau mayatnya gemuk, nanti ada jelasin kan yang bagus itu dulu ada saat kita nanya setahun-setahun dia. dia sudah bikin bagus memang kan udah tau sehari ya itu bagus, desisi kayaknya bagus desisi lebarnya juga lebar jadi gak perlu diakal-akalin, bisa langsung tuh bapak anda pakai itu ada ukuran M, ada ukuran L, ada ukuran XL ada double XXL nah, cuman gak tahu sekarang masih jualan udah ada nanti kita akal-akalin bagaimana. Nah ini kan anak kecil ini. Ini kalau untuk orang besar nggak bisa. Nah, untuk orang dewasa anak ini nggak muat. Perusaha kelihatan. Nah, kalau yang di umumkan begini. Yang di umum umum kalau di pinggir pinggir jalan seperti ini. Nanti di saat-saat ini ada yang nyesatin dengan dijahit. Ada yang nyesatin nanti dengan di uh, satu seperti ini yang kanan kiri agak dilenggangin. Nah, kita gunai gunting ya tandain sini ya nah, biasanya juga ada yang paketan langsung digunting tadi nakira enam meter tiga biji banyak banget tuh ditandain pak ya ayah dilipat itu yang tukang bahan siapa nih biasanya ujargo matong Tarik, tarik, tarik. <tuh> <tuh> <tuh> Yang biasa tukang tukang tanah Abang beli tanah Abang jago ini Coba biar ya coba Andre salah lagi nah, nah, nah. Kalau pas kan Pas kan Pas Ya labas lah Panjang ini kita Sip ya Iya cukup Tuh mata 6 meter ya Ini 6 meter nih Ini 6 meter nih Cukup ya buat bikin, buat bikin itunya ya, popoknya ya. Ini peta ya. Pas. Cara gue tingkat bahannya gitu. Kalau seandainya memang nggak, antum kau dapat kain, nggak di mana mana nggak ada misalnya, dapat kain nggak, belum jadi dapat ini. Siapa ya? Bagi dua saja berarti ya. Oh tidak mau matang berarti praktek mengafani biasanya kain kafan itu ada biasanya kain kafan yang dijual di pasaran itu sudah diukur panjangnya panjangnya rata-rata 160 cm atau kurang lebih segitu adapun lebarnya juga sudah terukur nah terkait dengan nebarnya itu wabarakat yang ada di pasaran yang banyak dijual itu kalau badannya gemuk atau setengah gemuk biasanya gak muat biasanya gak muat perlu disiasati biasanya dengan dijahit biasanya dengan dijahit nah kita ambil contoh yang uh, kain kafan yang belum digunting sudah kita gunting tiga buah dengan jenazah kayak guling dah besarnya. Nah, yang pertama adalah ini. Kita siapa yang kalau nah kalau yang sudah biasa dijual apa yang dijual itu biasanya ada tali kan. Kita gunting bikin tali kafan sendiri. Ustad penyanyi Ustaz Ahmad Khodim dan beberapa saudara kita bu, sudah ada talinya, ada talinya dah nutnya. Bikin talinya seukuran tubuh kurang lebih lah. Berarti sepanjang kain kafan, sepanjang kain kafan. Sepanjang kain kafan. Bikin tiga aja. ding tipat aja tuh biar. Biar Enggak. Ah, tiga aja, Pak. Kecil nih, jumlahnya. Saya bimbas fotonya 3. Enggak ada batasan memang. Tebimas 3. Kalau 3 cukup-cukup, cuman biasanya kita ke umumnya nak 7. Pertama bentangkan tali kafan. Gitu ya. Kemudian, kain kafan yang pertama Ayo pak Jangan nyagal kok Sini, pajukan, pajukan Nah Setelah bentangkan kain kafan pertama Setelah kita bentangkan tali apa sih? Tali pengikat Setelah kita bentangkan tali pengikat kain kafan eh, Batasan banyaknya ada kelonggaran, bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh Sesuai dengan kebutuhan yang kira-kira tidak menyebabkan kafan itu lepas ketika dibawa ke kuburan Biasanya kalau di negeri kita tujuh nah, Tapi tidak mesti tujuh juga, bisa lima Setelah itu, setelah dibentangkan tali kafan Kemudian dibentangkan kain kafan pertama Nah setelah dibentangkan kain kafan pertama, dikasih hanut apa itu hanut? Hanut adalah campuran minyak wangi untuk khusus jenazah. Campuran minyak wangi ramuan, anak ulangi ramuan wewangiyan, ramuan wewangiyan khusus untuk jenazah. Jadi jangan sekali-kali dipakai buat kita. Mana tidak wangi tuh. Nah, ini ini bukan nah, itu biasanya hanut itu biasanya terdiri dari misik ini bukan ya, ini minyak wangi biasa bisa dibeli di warakas ada di warakas, pinggir pagaria atau di dalam yang lebih murah minyak wanginya agaknya 5.000, ini 5.000, ini 5.000 15.000, nah ini bukan minyak wanginya ya, ini bukan minyak wanginya anggap aja ini misik ini biasanya ini daun cendana, digerus ini abur barus, atau yang semisal ini itu namanya ramuan Wewangian Yang digunakan untuk mewangikan Jenazah Naam Misik Kapur Barus, misik dan Ini biasanya kalau di negeri kita Daun cendana Bisa Setelah itu, setelah dibentangkan ini ditaburkan ya Ini peragakan aja ya Taburkan Ini juga ditaburkan nah, Taburkan ini penyak anginnya juga taburkan. Selesai Kemudian kita bentangkan Kain kafan yang kedua Nah kain kafan yang kedua yang telah kita bentangkan Di atas kain kafan yang pertama juga dikasih ini Hanut Ramuan Pewangian untuk jenazah Kita taburkan ini ini juga taburkan, ini juga taburkan. Selesai. Untuk jenazah laki-laki disunahkan berapa tadi? Tiga. tiga. Disunahkan tiga lembar. Disunahkan tiga kain lembar. Karena kainnya kurang, nanti mau anda bikin buat perempuan. Nah, setelah tiga ini, anggaplah sudah tiga ya. Nah, setelah tiga ini, barahallahu barahululafikum, alaihikalaulakum, rahimani, warahmatullah. Tadi di sana ada perbedaan pendapat Abu Lama. Ada yang langsung di, nggak pakai kapas. Ada pendapatnya yang enggak pakai kapas, langsung digeret boleh. Ada yang pakai kapas. Nah, kita yang pakai kapas. Terlepas di sana ada perbedaan pendapat. Ini tadi jenazah ya. Ada sarung enggak? Sarung. No. Anggaplah ini eh ah. penutup aurat, penutup aurat. Kan bantum enggak lupa. Nah, bagaimanapun keadaannya, jenazah itu tidak boleh terlihat auratnya ketika di Ketika mau awal dimandikan, tadi sudah praktek memandikan Ketika awal mau dimandikan Ketika meninggal dunia Ketika dilepaskan, ketika mau mandikan, nggak boleh terlihat auratnya Berbeda dengan kita yang sering kita saksikan ya Dari depan orang men, pakai ini nah Seperti ini kan, setelah di, sudah dimandikan ya, anggapnya sudah dimandikan Biasa pakai handuk, ini anggap lah, handuk lah ya. Dari pusar, kalau jenazah laki-laki, pusar sampai lutut Handuk cukup ya, Nah kita taruhkan sini letakkan sini. sebelum itu maafkan-maafkan maaf. bikin itu dulu nah. kapasnya gak baik itu ya nah setelah Barak Fikum kain kafan siap untuk jenazah laki-laki dianjurkan Barak Fikum bukan dianjurkan eh, disediakan tadi hanut hanut itu di, Selain ditaruh di kain kafan Ditaruh di kapas Kapas Yang diletakkan untuk diletakkan di pantat Tidak di dalamnya Tidak dimasukin taruh di pantat Sama Diletakkan di sejenis eh, Di kain yang telah dibuat Seperti popok Nanti dipakaikan Lagi Kita buat popoknya dulu Subhanallah ada sebagian orang yang Bikin kain kafan paketan Sudah ada popoknya Sudah ada ininya Bagus ini kita manual ya, biar lebih ngerti. Ini cari yang kecil ya, sebentar. Hah? Ini potong dulu, pak. Saya enggak. Sebentar, ukur yang betul. Nanti nanti, nanti, nanti, pak. Saya yang pakainya, sebentar. Anda butuh sekotak ini si gini ya. nanti lu berarti potong dulu gini, sebentar. Dada, dada. Iya dilipat dulu Ini, gini ya. Ada betul lu. Nah ya, ini bikin kain kafan seperti ini, panjangnya kurang lebih lah kemudian ini kelebaran ini dilipat dua segini dilipat dua ya seperti ini kemudian dilipat lagi seperti ini, mudah-mudahan gak salah nah seperti ini kemudian digunting ini ya paham ya, lihat ya lipat, dua gini kemudian dilipat lagi ya kira-kira aja Kemudian digunting kayak popok. Bismillahirrahmanirrahim, mudah enggak salah. Bikin celana-celanaan. Ini mayatnya gede banget <laughs> ya. <laughs> Tadi gede Nah, jadi ya, kan lebih seperti ini. Paham ya? ini kan kopok nah buat ngikutnya nanti untuk ukur ya tapi kan ini gak bikin misalnya tali buat ngikut bebas gak ada aturan yang penting bisa buat ngikut misalnya gini Itu ya kok bikin kok bikin tiga aja Nanti. Nanti disesuaikan dengan ukurannya. Ini. Anu juga gedean nih kok. <laughs> sebagian bagi pembas enggak, Pak? Iya, Cuman ini tadi kan ada perbedaan pendapat, Pak. Khawatir yang lihat eh, yang lihat kagetnya. Nah, taruh ya, taruh di sini. Ini bisa sebetulnya nggak pakai ini nggak masalah bahkan nggak pakai kapas juga bisa taruh di sini eh itu balik itu ya dibuka ya nah setelah itu palanya mana sini ya ini. Hah? Apa? ya ini ah apa iya boleh boleh ya ditaro ya ini tetep auratnya tetep ini setelah dikasih kapas dikasih kapas nanti juga dikasih kapas disediainlah kapas di sini kasih hanu tadi ya apur barus nyak wangi dan daun apa gerusan nah taro begini iya nah seperti itu kemudian ininya nggak di ini nih apa bukanya hati-hati supaya jangan kelihatan auratnya gitu ya akinya okay Rayhan aja boleh, <laughs> bercanda bercanda. Nah, nah, setelah itu kan, kemudian pempesnya ini dipakai kan, diket ya, diket ya. Ini di, di, tuh diangkat di, di, di ya, diket ya, faham ya? Ah, diket kan ini, nih, diketnya begini nih. Ini tadi dibagi lagi ya, kan. nah, digunting lah, tahu lah. Ya. Dengan aurat tetap tertutup ya Nah seperti itu ya Ini digunting uh, Atas bawah kan ini ke bawah sini hmm. Iya dikasih, nah. dikasih apa? Kapas dan hanut Jadi, depan, belakang. depan belakang Untuk menghindari baunya ya. Apa? Iya uh. Kapas enggak? Kapasnya semua ditambah ini Iya ya uh. Uh nah sudah ya ini tiga ya enggak percaya tiga ya kemudian setelah itu Sebelah kanan hmm. mana kanan kanan mana kanan itu kanan itu nah. saat ini ya ya awas kelihatan <laughs> tuh itu nah, bikinnya itu tuh kegedean nah ya, ya, ya, ya. udahlah Udah. Udah Kok cepetan kok? Dah, dah, dah. Ya, ini liputnya gini. Eh, sebelum Afan, sudah itu, ini matanya, ini yang bikin bingung gini sih. <gimana <gimana <manyian> matanya nggak ada. Nah, tadi kapas ya, kapas, sediankan kapas, dikasih e, hanut, abur barus, nyakwangi, gerusan cendana ini ditaruh di matanya. Ini sebagai ulama ya, kita nggak bicara ilam. Tahu di kelopak mata. Taruh di sini, taruh di mulut. Taruh di ketiak satu, taruh di ketiak ini, taruh di selangkangan. Eh, angkang udah nggak ya? Taruh di apa nih? Uh, lipatan lutut, lipatan lutut, Dah selesai. Gak pakai itu nggak apa, apa, gak pakai kapas juga nggak apa, apa. Langsung dilipat juga. Bahkan satu kain juga nggak apa. -apa. Nanti kita yang bicara pada ini. Setelah itu, waalaikumsalam, kita lipat sebelah kanan ya. Kenapa sebelah kanan? ada hilap antara kanan dan kiri. Teman yang loji kanan nanti ketika diletakkan di liang lahat ini nggak jatuh kalau kanan, kalau kanan nggak jatuh, nah, iya kanan dulu, kalau kanan taruh, iya kanan, kanan di bawah, iya kanan dulu nggak ah, jatuh, hmm. kemudian lipat ya, seperti ini lipatnya. Ah. nanti dikebasnya caranya gitu kan kelihatan nanti mas oh, satu dirapikan ya ditarik ujungnya biar rapih kan nah, dianjurkan untuk sebaik mungkin ya apa nih dua ini tapi tarik pelan pelan kainnya Kayaknya tarik pelan pelan kain menutup auratnya ya ya pelan pelan ya ya itu bagusnya sebentar dibagusin nah dah tuh kamu biasanya tiga cukup ini kayaknya yang pertama ya anggap kayaknya tiga kemudian kayak yang kedua juga seperti itu kayak yang kedua dapat itu anggap aja kayaknya yang ketiga ya lagi-lagi nih -lagi sudah tinggal diikat ujungnya ikat di ya. Laba. Tutup, udah ditutup. Iya, tutup semua. Itu semua. Itu kan kalau yang dibuka kan di kayak Iya, nanti di. Di gol ya, di itu iya ya, tangan celentang tangan celentang ya hmm. uh, wajahnya ditutup juga tadi? iya dong kalau oh, hmm. oh, tangan celentang iya ya. nah apa? enggak nah untuk mengikat tali bagusnya ditaruh di sebelah kiri oh. kenapa taruh di sebelah kiri? supaya nanti ketika mau ngelepas gampang oh, iya. enggak nah, ketep nanti. ya enggak tahu nah, nah, karena ya. di sebelah kanan kan Gak ada anjurannya Cuman kalau sudah ter sudah seperti itu Kaku ya gak apa-apa Nah diikat Kemudian Ini diikat ke sini nanti Ini kan pendek nih Tadi nah, ya, Sudah Selesai ya Nanti ini diikat ke sini Dikat seperti ini Iya Nanti ada ikatan sini lagi Gak apa-apa Bebas Kita ikat gini Ke samping Iya ke wajah sini Nanti apa, mana, yang ininya, bisa di leher bisa di sini gak oh, apa bebas, ini kan kadang, tadi bakal bikin, ini kan tadi buru-buru ya bisa bebas ini gak apa nah itu seperti ini ya tadi tal talinya bebas ada kelonggaran, boleh tiga, boleh lima Yang penting tujuannya Supaya tidak terlepas ketika di bawah Biasanya dipakai kalau orang-orang itu tuju Sini, sini, sini, sini, sini Supaya kuat Selesai Gampang, ini juga dikit nanti ya Nah ini, posisi ini lebih panjang sama Lebih panjang daripada sisanya kaki Nah seperti ini Nanti ini tukup dikit ini. Iya, bagian sisanya itu lebih banyak. Selesai Secara mengapani jenazah Syilbani berpendapat Wanita juga di Kafani dengan 3 Dengan 3 kain kafan Gak ada perbedaannya Sama, Syilbani berpendapat seperti itu Karena hadisnya doif Yang mengatakan 5, sekarang kita praktek yang 5 Dibuka Iya Tadi mana ya Tadi mana ya Tadi yang sudah di Gunting mana ya Iya, sunnah Kalau bisa orang banyak boleh lebih. Bapak? Jalan orang luka daerah bolanya kan pelakanya itu. Iya, benar. Kalau Kalau itu akan tebus kalau cuma tiga, boleh enggak ditampai jadi? Coba pakai kapas dari. Bisa menempelkan ya. Kalau tambah kain Mungkin dipakai kapas ya. iya, pakai kapas. Ah. ah. Ya kata Said Al-Badi rahimallah jangan berlebihan pakai kain kafan. Hmm. Caranya gimana? Biasanya di ada pembahasannya. Kalau lukanya gimana? Ya diperban. Diperban. Perban tadi ada sebetulnya tadi nak mau kasih poin bahwa gunting, bawa tabah, santel atau yang semisalnya ketika luka bisa diperban. Iya. Kemarin enggak ada sampaikan poin itu karena jarang terjadi. Hmm. Ini cara bikin Kok sarung gampang ya Sarung kan ini bisa sarung Sarung gampang ya Kayak gini sarung nih Nah ini Sarung dah Iya tinggal dilipatin Ini buat bikin jubah aja ya Menek ya Kita kurang apa tadi Kurang kerudung sama kurang apa sarungnya Ini bikin sarung aja kok. Oh ini sarung kok Belah Hah? Enggak Di belah dua di belah dua nah, Di belah dua Juga, nah, itu enggak, itu Sarung sama ini, eh Sarung sama kerudung Nah tadi ya, dikembalin, dikembalin, dikembalin, dikembalin. Ya tadi kita pertama naruh ini main itu naruh dulu nah yang pertama kita naruh apa sarung harus sarung eh taruh itu dulu eh itu nanti nanti nanti nanti, nanti itu harus sarung ini eh, sarung taruh taruh taruh di nanti sarung sarung ya baru, kemudian bikin jubah. Ini jubahnya bikin aja lah. Ini baru kan? Iya. Ini kotak sih ya. Jenazahnya kotak sih. Ya, jenazahnya ada kotak. Eh, jenazahnya pendek. <laughs> nah, bismillah benar-benar enggak salah. Iya, betul. Mana guntingnya tadi? betul gak nih? Yang, yang biasanya ngejahit siapa betul ya? 9 nih kan gini kan kotak ya? enggak takutnya bolongnya yang pinggir dilipat ini dilobangin bismillah oh yang enggak gini ya ya bismillah Enggak <tuk> apa-apa. <tuk tangan> apa. ini nanti panjangnya dari ini sampai betis perempuan. Heeh. ya juga. Iya. Jadi babnya dulu pakai kerudungnya, Mas. itu di bagat itu dia aduh bis sebentar sebentar ah uh. sedang kok nggak apa eh. dah siap siap Nah. dah dah ya ini anggapnya sudah pakai oh iya pembersnya mana pembersnya jelek banget dia bikinnya dah ya masukin yang gini yes, pakai pembersnya udah udah, anggapnya akan tutup lah udah makasih, pembersnya pakai ya nah ya, ini sarung dulu nih mas sarung dulu sarung dulu, salung dulu. kanan kanan nah lipat di lipat di itu di. ya itu di jadi ya jadi dah kemudian pakai jubah Oi, masukkan. Nah, tinggal gini yang dirapihin, dirapihin, masukin ke sini. Masukin ke mana? Ke bawahnya. Ini juga. Udah. Jawabannya pakai jawabannya. Eh. Lubangnya pakai air. Eh. nanti diikat ya diikat bisa di bisa, dah, cakep banget, <laughs> dah setelah itu mana kanan, ini kanannya, sudah, ah, iya udah anggapnya sih sudah lah, <laughs> dah. hiet ya, ya, tuh. kan? Ya, gitu ya? Hah? Kalau mayat yang perempuan? Tulung perempuan. yang boleh hanya suaminya. Iya. Terus yang bantu kita? Ya, kalau suaminya berarti enggak ada yang bantu. kalau tuh kalau suaminya. Berarti Iya, berarti, berarti. berarti ya sama yang perempuan. Mungkin adiknya. <tuh> iya. Ama perempuan yang enggak mesti mahram juga. Enggak mesti mahram temennya. Yang penting mahram sama antum maksudnya. Iya. Iya, mahram sama antum ya. gak mesti mahram sama maid. Yang mahram sama antum kan berduaan. Ya perempuan juga ya, harus mahram. Mandi kan jelas ya mandi ya. Apa perlu tek lagi mandi? Hah? Iya di gepang. Ya kepangnya biasa, ngepang biasa sebagian juga cuma diikat, ya kepang tiga, lupa nah, di kepang, setelah ini apa, kepang, tengah tiga, di kepang biasa, kepang itu loh yang anak-anak make -anak kepang, kepang, ah anak kepang, kepang. Anak kepang. Oh, uh, uh, tiga, uh, tengah, uh, tengah ya mungkin rambut rambut tengahnya iya kali, ya kali sini, ya kalau itu yang panjang. Alhamdulillah Nggak dikepeng Tahu hukumnya apa yang anda nggak paham? Sunam mungkin Seperti itu Mandi jelas ya mandi ya? Mandi jelas ya Tinggal kanan kiri, kanan kiri Kanan Kanan depan Kanan belakang Kiri depan Kiri belakang Satu Nggak ada, nggak ada daun bidara pakai Sabun Tapi kalau sabun pelan-pelan Sama di mandi ini Ya, pertama Kalau memungkinkan dimandikan dimandikan Kemudian Kalau ada pernah ya Itu kecelakaan Ketabrak moln, Hancur balanya, dijahit Nah ya, sudah dimandikan biasa nah, Misalnya pelan-pelan Sudah, -pelan, yang perlu di apa, di apa namanya Diperban, diperban Nanti setelah dimandikan, diperban misalnya Supaya tidak tumpah di mana Kain kapal Diperban, diperban ya. Ternyata mas dijahit juga masih jahit Di jahit apa? Bukannya itu pasal Masih botol juga pernah hanya Gak apa-apa insya Allah Makanya nah. nah. nah, itu hati-hati hmm. Semuanya sih anak itu, Ini sobek Pecah Pecah dijahit Ini juga rob pecah Pakai dijahit Tentilah gak apa-apa Jadi saya, kalau ke selatan Usang-usang Dijahit dijahit dulu malu sakit ya senjat itu ya <gifat> dijahit dulu, anak biasa dijahit sampai ada nggak ada yang mau membantu dulu loh ketika jahit sampai sukurin eh, apa ya bagian ini disuruh bantu sama dokter ya bertahan wah udah tinggal <gifat> ada nggak kuat juga anak luar oh, biasa Allah alamis itu Kenapa dibuka? Nah, sebagian orang kan yang datang pengen lihat bacaan terakhir, nah, maka dia akan buat buat terlebih dahulu. Ya, ini juga dibuka, dibuka. Tapi ini nggak apa, -apa usah. Ya, kalau alam ya. Tapi nanti ditutup juga. Kalau sudah selesai ditutup, oh, ditutup. iya kalau sudah selesai tutup, nanti dibuka karena ingin tunggu saudaranya datang lihat yuh, lagi, lagi datang lagi. Nanti kalau sudah selesai semuanya mau diangkat nih ditutup. Itu kalau yang bukan muridnya nggak boleh lihat. Ya kalau perempuan ya, nggak ya. boleh lihat ya. laki-laki boleh. Nah, kalau perempuan. Allah alam dia. Ada yang anak yang ana baca? nggak perlu dibuka. Ah hmm. ada di sini ya. Ini mana sih kepala ini? Kalau di arahkan ke hadapan kan sudah lah wa alamilatu rasulullah. Bismillah wa halah segala seperti kalau pegang Dari sini kan nanti ya. Kemudian masukin begini di luar ha. Cara kiblat. Hah? Nah, Nanti kan. Nanti kan selesai dimiringin tuh nomor resonan sudah dibuka dibuka kenapa tadi sekitar sebelah kiri juga enggak bukanya harus makanan ke dia yang terseret dibuka dibuka semua enggak dibuka juga enggak ada ada lift room Pak Pak satu tadi dibuka enggak apa-apa tapi kalau disuruh buka sama orang